السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا كوة إلا بالله أما بعد Hadirat mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyar al-asatidha al-kirama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hisbullah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat melaksanakan ibadah salat berjamaah dan dirangkai dengan menghadiri majlis ta'lim Mudah-mudahan amalan kita semua dijadikan amalan yang berbarokah Amalan yang diterima oleh Allah Dan amalan yang pahalanya dilipat gandahkan ulama Amin Terlebih malam hari ini Kita tepat pada tanggal 15 Syaban. Kalau semalam namanya malam nisfu sya'ban. Kalau hari ini namanya nisfu sya'ban. Hari ini kalau di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak tadi pagi sampai hari ini menurut satu pendapat itu amalan kita semuanya dilaporkan oleh malaikat pencatat baik itu pencatat amalan Kebaikan maupun pencatat amalan keburukan malaikat rokiq dan atid nah, itu laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita masih kecepatan barokahnya kebaikan sejak tadi siang kita sholat Jumat. Eh, itu kan amalan yang baik sholat Jumat hadir di masjid untuk mendengarkan khutbah jumat dan melaksanakan sholat jumat berjamaah adalah suatu kebaikan. Tadi asar juga kita melaksanakan sholat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya berjamaah. Kemudian langkah kita sebelum maghrib tadi menuju ke masjid ini juga adalah termasuk langkah-langkah yang baik. Lalu menurut perhitungan tarikh islami, batas pindah tanggal itu adalah adhan maghrib. Nah sebelum kita masuk ke sini tadi, itu tergolong hari ke-15 atau nisfu Syakban. Mudah-mudahan amalan kita mulai dari subuh sampai maghrib itu masih tergolong Dilaporkan yang baik-baik Oleh malaikat rogib dan Atid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Amin Dan mudah-mudahan malam hari ini Atau saat sekarang ini kita duduk Di sini ya masih Masih ada Rentetan dari tadi ya. Mudah-mudahan masih tetap Dihitung sebagai orang-orang yang Baik Allahumma Amin Karena cinta kita kepada Salat berjamaah Cinta kita kepada Majlis taklim. Mudah-mudahan semuanya itu tetap dicatat oleh Allah Sebagai amalan ibadah yang baik Dan dilaporkan kepada Allah Dalam keadaan kita ini Mengamalkan ibadah yang baik Allahumma Amin Bapak-bapak Sebelum saya mengaji Karena ini Babnya sudah hampir habis Untuk bab yang ini Ya, saya ingin sedikit menambahkan bahawa salah satu ayat Al-Quran yang turun pada bulan Syawal itu adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim Inna wa malaikatuhu yusallun al-Nabi Ya ayuhaal-ladin aman yusallu alaihi wasallimutaslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Itu bersolawat kepada Nabi Karena itu Wahai orang-orang beriman Bersolawatlah kepada Nabi Dengan benar-benar Solawat yang baik Itu dulu Turunnya pada bulan Syakban Karena itu masih ada waktu Tanggal 16 Sampai tanggal 30 Syakban Menurut hitungan eh nah, tarikh islami itu adalah waktunya masih ada bulan saban yang kita diperintahkan untuk banyak membaca selawat kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sejak hari ini kita juga lebih memperbanyak baca selawat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalama karena event tepat yaitu turunnya ayat tersebut pada bulan Syaban. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan pengajian. Namun sebelumnya saya ingin sedikit mengulas balik pelajaran yang dulu saya sampaikan di tempat ini juga bahwa empat basab yang dirintis oleh Imam Abu Hanifah Kemudian Imam Malik bin Anas Kemudian Imam Muhammad bin Idris Al-Shafi'i Dan Imam Ahmad bin Hanbal Yang pertama madhabnya adalah madhab Hanafi Yang kedua adalah madhabnya Maliki Yang ketiga adalah madhabnya Syafi'i Yang keempat adalah madhabnya Hanbali Ini adalah Empat mazhab yang tetap istiqomah konsisten Sampai hari ini dan diakui oleh ulama seluruh dunia Bahwa perlu diketahui Sejak zaman beliau berempat ini Mendirikan mazhab Yang mana mazhab itu adalah Tata cara beribadah kepada Allah Mengikuti Al-Quran dan hadith menurut pemahaman empat imam tersebut karena memang beliau adalah pakarnya, beliau adalah ahlinya dan keempat imam ini disamping ahlul Quran, Hafidhul Quran, beliau juga ahli hadis, Hafidhul hadis. Empat madzhab ini, imam madzhab ini ya, dan beliau sudah diakui oleh umat seluruh dunia hanya empat maghrib inilah yang sampai detik ini tetap istiqomah dan insya allah tetap akan istiqomah hingga akhir zaman nanti umat islam wajib untuk memilih salah satu dari empat maghrib ini di dalam melaksanakan ibadahnya tentu di sini yang dimasukkan umat islam adalah awam orang awam Orang yang belum mampu untuk melaksanakan istihad mutlak. Istihad yang mempunyai syarat-syarat banyak sekali. Yang ketat. Ulama zaman sekarang itu belum ada yang statusnya atau standarnya itu menjadi imam madhab mutlak. Tidak ada. Belum ada yang mencapai derajat seperti ilmunya imam Abu Hanifa atau imam Malik. Atau Imam Syafi'i Atau Imam Ahmad bin Hanbal. Belum ada ulama zaman sekarang Maka para ulama zaman sekarang juga Wajib untuk Bermadhab dengan salah satu Mat empat tersebut Bahkan kita masih ingat Pelajaran kita terdahulu Sampai-sampai Imam Bukhari Imam Bukhari ini Yang mengarang kitab Sahih Bukhari itu juga Masih bermadhab Beliau memilih bermadhab Syafi'i Demikian dan seterusnya. Apalagi kita. Kita ini menukil hadis. Mengatakan ini hadisnya sohe. Kalau itu rawahul bukhori. Diriwetkan oleh imam bukhori. Atau diriwetkan oleh imam muslim rawahul muslim. Ya. Kita mengikuti imam bukhori dan kita mengikuti imam muslim. Di dalam justifikasi. Tentang sebuah hadis ini Sohe atau Hasan atau Do'ef Itu masih ikut kepada Imam-imam tersebut Yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim Ditambah Imam Dirmidi Imam ibnu Majah Imam Abu Dawud ya, Imam Nasai dan lain sebagainya Kita masih ikut Lah para imam itu Ahli hadis itu Yang kita ambil riwayat hadisnya Ternyata beliau-beliau juga Masih bermadhab fikir Yaitu mengikuti salah satu Dari imam empat Yaitu imam Hanafi Imam Maliki Imam Syafi'i Dan imam Hanbali. Ya, Kalau sekarang ada Orang mengatakan aku tidak mau Bermadhab dengan salah satu Empat madhab Kamu mau ngambil dari siapa? Cukup Al-Quran dan hadis. Emangnya kamu hadis Ngambil dari siapa? ngarang sendiri, meriwayatkan sendiri. Wah, ini kebohongan publik. Ya, mereka ini enggak ngerti sebenarnya terhadap Islam. Cuman gaya-gayaan tok itu, kami adalah kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Hadisnya dari siapa? Hadisnya dari Imam Bukhari. Imam Bukhari masih bermadzhab. Kan lucu ini namanya, ya. Nah, inilah biasanya itu dilakukan oleh orang-orang Wahabi biasanya. Runyamnya lagi. Sekarang ini ada lagi mengklaim sebagai madhab kelima yaitu madhab Ja'fari alias madhab syiah acaranya sesat acaranya itu justru mengkultuskan Syaitina Ali bin Abi Talib tapi mengaku sebagai madhab kelima lah ini juga kebohongan publik padahal madhab kelima yang namanya Ja'fari itu tidak ada karangan-karangan sendiri Nah, ini yang menjadi kuncinya. Inilah pokok masalah yang kita bahas pada pertemuan yang terdahulu. Mari kita lanjutkan membaca kitabnya karangan Kiai Haji Hashim Ashari. Nah, Mudah-mudahan beliau di oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya lanjutkan. Vanahnu dan kami, kami di sini adalah beliau Kiai Haji Hashim Ashari. Nah Nahubbu ikhwanana awam al-muslimin Menganjurkan ikhwanana Sahabat-sahabat kami Awam al-muslimin Yaitu kaum awamnya umat Islam Seperti kita-kita ini An-yattokullah haqqatukhati Tidaklah takut kepada Allah Haqqatukhati dengan benar-benar ketakwaan yang sempurna wa Wa'alla yamutu illa wahum muslimun dan tidaklah mereka itu meninggal dunia Kecuali mereka dalam keadaan muslim Jadi Kiai Haji Hashim Asyari mengajarkan kita Untuk berpegang keku terhadap Islam Islamnya didulukan Jangan keluar dari Islam ya Dengan ajaran-ajarannya Nah ini Kalau orang sekarang kadang-kadang Mengatakan Islam Saya ini Islam itu malu kadang-kadang. Ya -kadang. eh, Rumah saya Saya warnai dengan warna Islam Atau tulisan Islam itu kadang-kadang malu Iya tak Kita punya almamater diberi nama Islam kadang malu Ya Alhamdulillah masih ada sekolah Islam Masih ada Tapi kadang-kadang malu kadang-kadang Bahkan rumah kita atau kampung kita Kita katakan ini kampung Islami Itu malu Aneh Iya tak ini zaman sekarang Semua sari ini kan Apa namanya Kecamatan kita kita beri semua sari Islami, kata malu kita ini. Ya, padahal mengatakan Islam saja malu. Padahal diperintahkan fakulu syadu bi anna muslimun, isyadu saksikanlah. Ya, ini perintah dari Allah. Fakulu katakanlah isyadu saksikanlah bi anna bahwa kami ini muslimun adalah orang-orang Islam. Doa almaternya ini malu. Disampaikan kepada masyarakat Lucu, ini aneh Padahal ditanya, agamamu apa? Islam Lah kamu, oh saya kan Orang Indonesia Orang Indonesia bener. tapi agamamu apa? Ya Islam, ya tunjukkan dong Islam Enggak ah Malu, aneh Nah inilah akhir zaman Yang sekarang terjadi Ya Akhir zaman yang sekarang terjadi Ya banyak ya Bahkan ormas saja dan -dan Kita bikin ormas apa ya enaknya ormas? Alasannya agar bisa diterima masyarakat kita bikin ormas yang omong saja. Kalau ormas Islam nanti tidak laku di kalangan masyarakat. Padahal mayoritas karena Indonesia ini adalah Islam. Tapi Islamnya Islam apa? Kayaknya Islam KTP deh. Kalau Islam KTP besoknya masuk surga apanya? Ya, Cuman KTPnya saja ya. Katakan Islam aja malu. La haula wa laqwa Allahu billah. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita semacam ini yang terjadi. Ya lebih baik nama-nama ah, umum. Bahkan memberi anak nama kalau namanya terlalu serami, enggak ah yang biasa-biasa saja. Eh, yang Jawa dengan nama Jawa, yang Madura dengan nama Madura, kan gitu ya. Yang orang kota dengan nama kota, apalagi yang kiblatnya ke barat. Nama Musa apa? Jeffrey Jeffrey, ya. Padahal kalau bahasa Arab itu Jufri bisanya. Tapi digenti, ya itulah umum ya. Nama Musa apa? Mestinya Ibrahim, kan bagus. Nama Musa apa? Abraham. Kenapa? Biar kayak orang barat. Ini yang terjadi. Malu ya, malu mempunyai nama yang Israami, aneh orang zaman sekarang itu. Ini yang ditakutkan oleh Kiai Yahya Asy'ari ditakutkan dan terjadi zaman sekarang. Terjadi zaman sekarang. Ya. Saya lanjutkan. Wayuslihu dotal bain minhum dan hendaklah kalian mendamaikan pertengkaran atau perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kira-kira kalau mendamaikan dua hal yang berselisih itu dengan apa caranya? Ya pasti rujukannya Al-Quran dan Hadis. Tapi zaman sekarang juga Susah Kalau ada dua kelompok yang berselisih Kemudian ingin didamaikan Sebagian masyarakat gak mau Kepada pengadilan agama Mintanya pengadilan negeri Bahkan sekarang zaman ini ya Yang terjadi Kalau ada perceraian suami istri Apalagi ada namanya harta gonogini Kalau zaman sekarang ini ya Itu namanya Islam keluarga Islam tidak mau lari kemana pengadilan agama apa wah tidak enak di pengadilan agama nggak bisa sesuai dengan keinginan kita kita pergi ke pengadilan negeri saja ini yang terjadi ya dan lain sebagainya maaf maaf kadang-kadang perselisian di antara keluarga laki dan perempuan ya saudara rebutan warisan Nah, ini kalau menurut syariat Islam kan ketentuannya sudah jelas ilmu faro'id tapi karena dikatakan biasanya ini ya yang bagian perempuan sudah punya suami lah yang suaminya ini pemikirannya tidak islami maka kamu rugi kalau pengadilan agama kamu dapat separuh dari pihak laki-laki mending pengadilan negeri saja bisa dapat satu alias utuh pembagian yang sama ini adanya di pengadilan negeri Nah, itu yang terjadi kalangan umat Islam. Apa saja sekarang umat Islam ini enggan menggunakan almamater Islam. Dari ormas, dari partai, dari segala macam, dari nama-nama aja kayaknya anti deh dengan Islam. Itu yang terjadi. La haula wala quwata illa billah. Wa in yasilul arham dan daklah kalian menjalin tali silatur rahim. Sesama muslim, di sini adalah sesama muslim Ya, kadang ada di antara orang-orang zaman sekarang Khususnya kalau saya katakan di kalangan orang-orang liberal kan, ya. Itu lebih senang bersepakat alias menjalin komunikasi dengan pihak non muslim Daripada dengan sesama muslim yang beda pendapat Ya, itu sering terjadi demikian. Umat Islam yang asli alias senang ke masjid. Umat Islam yang senang mengaji. Umat Islam yang benar-benar hatinya ini ternyuh. Dan benar-benar ingin berpegang teguh pada syariat yang benar. Bahkan memperjuangkan syariat ini bisa diamalkan oleh bangsa Indonesia. Wah oh, Itu dikatakan ekstrem kamu. Kamu perlu dilawan. Akhirnya cari teman. Berhubung gak punya teman. Maka mengajaklah orang-orang uh, non muslim untuk menjatuhkan mental dan semangat keislamannya umat Islam. Ini sering terjadi dan ada di kalangan oknum-oknum umat Islam itu sudah ada. Ya, kalau kita jelas dan kita benar-benar jeli di dalam mempelajari keadaan semacam demikian, kita pasti akan menemukan. Jadi orang-orang yang seperti itu pobi terhadap Islam. Pobi itu ya dalam kutip anti lah gitu ya. atau kontra terhadap kepentingan umat Islam lebih senang menyatu dengan orang-orang yang tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam ini yang terjadi. Jadi saya lanjutkan, wahai silur arham dan daklat kalian menjalin silaturahim, mengumpulkan jamaah masjid dengan jamaah masjid, masjid sini dengan masjid satunya itu diadakan pertemuan-pertemuan uh, terjadi silaturahim antara umat Islam sehingga Islam ini benar-benar kuat ya allah ya allah Islam ini benar-benar kuat dan tidak akan terkalahkan. Itu semestinya yang harus dilakukan. Wa ayhusinu ila al-jirani wal aqarib wal ikhwan. Ndaklah kalian berbuat baik kepada jiron tetangga, wal aqarib dan keluarga dekat, wal ikhwan dan sahabat-sahabat alias sesama muslim, ya. Ini ndaklah kita sebenarnya adalah menyatu dengan sesama umat islam baik itu yang jiron atau akarib tetangga-tetangga dekat maupun saudara-saudara dekat wal ikhwan dan kawan-kawan nah kalau menyatu maka islam itu akan menjadi suatu yang sangat luar biasa Ya sebenarnya umat islam di Indonesia ini kan umat islam terbesar di kalangan mereka ada yang saudara kita di kalangan mereka ada yang tetangga kita, di kalangan mereka ada yang sahabat kita, ikhwan kita. Kalau itu menyatu dan benar-benar menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini Amerika takut, Amerika yang raja kedoliman. Kalau saya katakan Amerika itu mbahnya teroris. ya Itu pasti akan takut terhadap umat Islam. Tapi kalau kita ini tidak bersatu, ya dihancurkan. Mudah-mudahan kita tidak terjajah lagi Seperti zamannya Belanda dulu Tapi tidak menutup kemungkinan Sekarang perang dalam kutipnya Perang peradaban Di dunia ini dimenangkan oleh Amerika Dalam kutip dengan sekutu-sekutunya Semuanya ini diseter oleh Amerika nah, Bahkan umat Islam pun sudah mulai bergiblet kepada Amerika Amerika dan Amerika Sekalian sesuatu diatur oleh Mereka Coba di negara-negara Timur Tengah Kehancuran-kehancuran itu Semuanya dibombardir oleh Amerika Lepas kita senang Atau tidak senang kepada Saddam Hussein ya. Lepas senang tidak senang kepada Muammar Gaddafi Tapi tokoh-tokoh Semacam demikian ini adalah Islam Siapa lawannya? Tiadalah lain adalah Amerika Nah ini yang kenyataan terjadi Sayangnya umat Islam Kadang-kadang kalau kita membela kepentingan umat Islam seperti Saddam Hussein, Muammar Gaddafi dan sebagainya. Langsung katakan, wah awas ini kelompok radikal teroris. Padahal yang menode itu Amerika. Ini yang unik sekali. Ya, nah, Mudah-mudahan kita umat Islam kuat. Dan benar-benar uh, islamnya dijalin seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan kita berani melawan Amerika. Yang di sana sebenarnya adalah mambaknya atau sumbernya kekafiran di Amerika ini bahkan mayoritasnya adalah orang Nasrani yang mengajak-ajak dunia di belakang mereka adalah orang Israel Yahudi orang-orang nah, nah, misionaris dan Zionis menyatu dari satu maka mereka berusaha untuk menghancurkan kepentingan Islam dan umat, Islam itu yang terjadi wa'an ya'rifu haqqal akabiri. Wahyir hamud tuafa wal asoir dan dakla umat Islam itu yahrifu mengetahui hakul agaber hak-haknya orang yang lebih tua yaitu ulama-ulama sepuh ulama-ulama salaf itu wajib didahulukan ya bukan mengandalkan pemikiran pribadi melawan ulama-ulama sepuh melawan ulama-ulama salaf bukan gitu Wahyir hamud tuafa wal asoir dan orang-orang lebih tua hendaklah membimbing orang-orang yang lebih muda Mengarahkan kepada keislaman yang baik Ya, Yang mempunyai ilmu Mengajak kepada orang awam Dengan kepentingan keislaman yang baik Begitu semestinya Wanahum nanhahum anittadaburi <tuhi> wattabahud Wattakotu'i Wattahasud Wal iftirak Wattalawun fiddin dan dahlah melarang mereka anid dadaburi untuk saling bermusuhan wattabaudi dan saling membenci wattaqatu'i dan saling memutuskan tali silaturrahim karena islam wattahasudi dan saling menghasut waliftirak dan saling pecah belah wattalawun fiddin dan melarang mereka untuk gonta ganti akidah udah ganti akidah. Ya talawun, gak mesti akidahnya gak jelas. Talawun itu abu-abu lah katanya. Kalau kumpul dengan umat islam kayaknya Islam deh. Kalau kumpul dengan munafik, kayaknya munafik. Kumpul dengan orang non-muslim, jadi non-muslim juga, talawun namanya. Katanya orang sekarang sing penting ono wadana, wadana dana. Lah ya, ono danai rono. Ya, kalau ada dananya ke sana. Kebetulan dananya ada dana di kalangan umat Islam lari bersama umat Islam. Kemudian ada dana di kalangan orang Nasrani lari ke orang Nasrani. Ada dana di kalangan orang Syiah karena memang dapat dari Iran langsung membelot mendekati orang-orang Syiah dan seterusnya. Ini telawun namanya ya. Ini abu-abu, enggak jelas. Wanahudum an yakunu ikhwanen dan mengajak mereka menjadi ikhwanan yaitu saudara yang kuat karena ikhwan sesungguhnya umat islam itu ikhwah, uhwah, islamiyah itu yang dikuatkan jadi pertama adalah uhwah islamiyah bukan yang lain-lain ya bukan yang lain itu didahulukan, kalau sudah kuat baru mengayomi yang lain-lain nah, kalau sekarang tidak, di kalangan umat islam masih terjadi percekcokan tiba-tiba melangkah untuk mencari perkawanan dengan orang-orang di luar Islam. Itu zaman sekarang tidak cocok dengan anjuran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Wa al-khairi a'wanan dan terhadap kebaikan itu a'wanan saling tolong-menolong. Saya tanya, masjid ini baik atau tidak baik? Baik. Maka untuk dunia permasjitan harus saling tolong-menolong. Berjuang untuk melestarikan syiar Islam baik atau tidak baik? sangat baik maka di dalam kebaikan ini harus tolong menolong memerangi kemungkaran baik kemungkaran akidah maupun kemungkaran maksiat-maksiat umum baik apa tidak baik pasti baik namanya juga nahi anil mungkar makan dalat saling tolong menolong itu mestinya demikian wayyak tasimu bihablillai jamie awwalat yatafarroku dan daklah yak tasimu bihablillai jamian berpeg dengan ajaran Islam, tali Allah, Al-Qur'an dan hadis, bukan yang lain-lain. Ya, bukan yang lain-lain, bukan nasionalisme, tapi utamanya adalah dengan tali agama Islam. Wa alla yatafarruqu dan janganlah saling bercerebreh. Ya, jangan memilih yang lain, cari di situ yang Islam dulu. Jangan yang lain-lain. Wajah Baul Kitab wa Sunnah dan dalam mengikuti Alkitab Al-Quran Wasunah Al dan Hadis memakan alih ulama Ulumah, sebagaimana yang dulu dipegang teguh oleh para ulama-ulamanya umat, ulama-ulamanya umat, yaitu. Imam Abi Hanifah Seperti Imam Abu Hanifah Wa Malik dan Imam Malik bin Anas Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i Wa Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal Radhiallahu ta'ala Anhum ajma'in Fawmul ladhina In'aqadal ijma' Sungguh Mereka-mereka inilah Yang tetap terhadap Ijma' alias yang bersepakat terhadap Ijma kesepakatan para ulama Alam tina il huruji An madhahibihim Untuk melarang Jangan sampai umat islam itu Al huruji keluar An madhahibihim Dari madhab mereka Berempat Jadi imam empat itu Sudah menggariskan empat Imam itu menggariskan Jangan kalian umat islam keluar dari madhab empat ini mereka bersepakat alal ijma sepakat, ya, aturan mainnya jelas. Kita mengamalkan apa saja, mau jadi masyarakat biasa harus pakai mazhab, ya. Mau jadi ustad ya harus dengan empat mazhab. Mau jadi pengurus. Masjid juga harus mempunyai kriteria standar empat madzhab ini. Mau jadi pengurus organisasi harus dengan empat madzhab ini. Mau jaris pengurus RT juga harus dengan empat madzhab ini. Mau jadi pengurus camat misal kecamatan harus dengan madzhab empat ini. Mengurus negara pun sebenarnya harus dengan empat madzhab ini, bukan dengan pemikiran sendiri itu maksudnya, ya. Wa an yuridu amma ahdza minal jam'iyatil muhalifati lima alihil aslaf as-salihun dan taklah da berpaling alias keluar dari apa yang terjadi pada organisasi alias perkumpulan atau partai-partai al-mukhalifah yang bertentangan lima alihil aslaf as-salihun dengan pendapat para ulama salaf yang terdahulu jangan mengikuti perkumpulan-perkumpulan apapun bentuknya mau ormas, mau forum, mau partai, mau apa saja lah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah para ulama salaf terdahulu. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaddza shaddza ila nar Barang siapa yang berpaling dari jalannya para ulama salaf itu syadha ila sungguh dia telah berbelok menuju arah neraka wa ayakunu ma'al jama'ati allati ala thariqatil aslaf as-shalihin dan daklah umat Islam itu tetap mengikuti kumpulan mayoritas jama'ah allati yang ala thariqatil asraf as-shalihin sesuai dengan standar apa yang dilakukan oleh para ulama salaf as-salihin jadi standarnya itu demikian. Ya, jadi apa-apa dalam kehidupan ini, gimana pendapat Imam Malik, gimana pendapat Imam Syafi'i, gimana pendapat Imam Hanafi, gimana pendapat Imam Hamali itu mestinya. Ya, fakot kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sungguh telah bersabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahana murukum bihomsin amaronilah hubihina dan aku telah perintah kepada kalian bihomsin dengan lima perkara yang Allah menyuruhku untuk berpegang teguh dengan lima hal tersebut. Apa itu asma? Yaitu mendengarkan, mendengarkan itu taat maksudnya ya, mendengarkan perintah agama. Waduh kemudian taat wal jihad kemudian jihad apa jihad di sini jihad untuk melestarikan agamanya Allah jihad untuk berusaha menerapkan ajaran Islam jihad untuk memenangkan kepentingan umat Islam apapun yang terjadi itu jihad kalau di zaman dahulu kala di zaman perang-perang itu dengan fisik ya apalagi di negeri-negeri yang konflik seperti Palestina konflik dengan Zionis Israel maka jihadnya dengan fisik ya dengan senjata tapi di wilayah-wilayah aman seperti tempat kita ini namanya Darul Aman negara-negara aman maka jihadnya adalah melestarikan syariat Islam dimanapun berada ya, mengajarkan keislaman dengan sungguh-sungguh dan mengajak masyarakat untuk terus mengikuti kaidah Islam ini itu namanya juga jihad visabilillah. Yang belum bisa mengajaknya membantu perjuangan mati Islam. Ini juga namanya jihad fi sabi lillah. Bahkan mengadakan pengajian-pengajian yang orientasinya untuk memenangkan kepentingan Islam. Ini juga termasuk jihad fi sabi lillah. Wal hijrah dan hijrah pindah. Kalau zamannya Nabi itu hijrahnya dari Mekah menuju Madinah. Setelah itu dikatakan lah hijrah tak batal fathih. tidak ada namanya hijrah yang hakiki setelah kemenangan Fathu Mekah kemenangan kota Mekah hijrahnya gimana hijrah dari tempat kemaksiatan menuju tempat yang baik hijrah dari lingkungan yang kurang baik menuju tempat yang baik hijrah dari perkumpulan yang merugikan umat Islam berpindah Kepada kumpulan Yang menguntungkan umat islam Ya, Kalau ada umat islam Bersatu, jangan justru Keluar dari islam Demi kepentingan pribadi Sekarang kan musimnya ya, Misalnya ada tokoh-tokoh islam bersatu nah, Kemudian ada nyelentung Nelikung satu Keluar, ini jangan Ini mansyadzah Syurga Ilanar. Siapa yang keluar dari kumpulan mati Islam, kesepakatan mati Islam, Syurga Ilanar. Dia sesungguhnya telah masuk ke arah neraka. Naudzubillahin dalel. Ya, ini yang terjadi yang perlu kita waspadai. di kalangan kita masih banyak, ya, yang demikian. Karena biasanya penelikungan penelikungan ini adalah sumbernya fitnah. Kalau kita masalah ini, ya, mati Islam kita yang ada di sini bersatu. Ayo kita mengadakan begini dan begitu. Sudah kita sepakat. Tiba-tiba ada di antara kita ini, kemudian nyebrang ke orang lain. Ini bahasanya sumber fitnah. Karena satu orang ini akan membawa separuh atau sekian banyak dari perkumpulan yang tadi itu, maka terjadilah perpecahan di antara umat Islam. Ini yang terjadi di kalangan umat Islam. Ini yang perlu diwaspadai. Ya, Wal jamaah Demikian cuma kita diharuskan untuk berjamaah. Kalau sudah mati Islam bersatu. lah ini namanya jamaatul Muslimin, ya Ini namanya jamaatul Muslimin. Apa saja lah dunia ini demikian. Kalau negara-negara Islam bersatu. Maka jangan sampai ada satu negara yang mengatakan Islam. Itu kemudian pro kepada barat. Nah ini yang tukang fitnah ini. Ya, demikian dan seterusnya. Ada tokoh-tokoh Islam bersatu. Maka jangan ada yang sampai menelikung. Ikut kepada orang-orang yang di luar Islam atau uh, tidak pro alias kontra terhadap Islam. Ini adalah fitnah yang terjadi. Nah, kenapa dunia Islam sekarang ini kurang bersatu gara-gara ada oknum-oknum yang punya kepentingan pribadi menjual agamanya demi untuk kepentingan pribadinya maka terjadi fitnah di dunia ini. Ya, baik itu di dalam negeri, di luar negeri, di mana saja, ya di ormas-ormas, di partai-partai, itu demikian yang terjadi sampai detik ini dan mudah-mudahan Allah melindungi kita dari fitnah-fitnah yang demikian. Ini Allahumma amin. Wa annama farqal jama'ata sesungguhnya lihat ini orang yang farqa keluar dari jemaahul muslimin persatuan umat Islam, persatuan tokoh-tokoh Islam, persatuan negara-negara Islam, persatuan partai-partai Islam, persatuan ormas-ormas Islam. Hati-hati. Apa qaydha jibrin walaupun cuma sejengkal saja faqat khala'ir qatal islam an sungguh dia sebenarnya telah melepaskan tali keislaman dari pundaknya atau punggungnya yang keluar dari persatuan ini dia sebenarnya telah mencabut keislaman dari dirinya itu hakikatnya demikian Nah kalau ini yang diikuti berarti pengikutnya juga sudah rela melepaskan keislamannya walaupun mengatasnamakan masih muslim. Nah, ini yang terjadi kalangan masyarakat. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata sinang umat Mukhattab radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bil jamaah." kalian berpegang teguh dengan perkumpulan umat Islam. Tidaklah kalian berpegang teguh dengan kepentingan umat Islam. Umat Islam bersatu, negara-negara Islam bersatu, ormas-ormas Islam bersatu. Kalaupun ada perbedaan pendapat selagi bukan perbedaan akhidah. Ya maklum perbedaan pendapat. Di kalangan para sahabat itu ada yang berbeda pendapat. Seidina Abu Hurairah pernah berbeda pendapat dengan Siti Aisyah istri Nabi. Ini bukan lantas sebuah perpecahan Dan perbedaannya ini ya Cukup lumayan di dalam kaidah Keislaman Apa itu? Yaitu masalah Ruhyatullah fil akhirat Ruhyatullah fil akhirat Melihat Allah kelak di akhirat Menurut Siti Aisyah bahwa Orang itu tidak dapat melihat Allah di akhirat nanti Sedangkan menurut Syedina Abu Rairo Itu orang Kalau Islam dan masuk surga ya, Maka besok diberi kesempatan Untuk dapat melihat Allah Syedina Abu Rairo Dengan dalil lebih kuat Daripada sitia isyara istri nabi Dalil Syedina Abu Rairo Yaitu ayat Wujuhu yawma iddin nabirah ila rabbihana nadhirah Wujuhan wajahnya umat Islam itu wujuhu yawma iddin nabirah di saat itu berseri-seri ila rabbihana nadhirah karena akan melihat Tuhan mereka itu dalilnya sayyidina abu hurairah radhiyallahu taala sedangkan menurut Siti Aisyah, tidak karena bagaimanapun juga namanya manusia ya itu ada keterbatasan di dalam masalah penglihatan maka tidak mampu untuk melihat Allah SWT para sahabat mengikuti Sayyidina Abu Hirairo mayoritasnya di dalam berpendapat masalah ini, perbeda pendapat tidak masalah tapi persatuan umat Islam tetap harus dijaga Berbeda pendapat di antara umat Islam intern itu enggak masalah dan terjadi sejak zaman dahulu kala. Yang jadi masalah kalau ada umat Islam melawan orang-orang kafir non muslim, kemudian di antara orang Islam itu ada yang menelikung berkiblat kepada orang lain. Lah ini kemunafikan namanya. Kalau perbedaan pendapat di kalangan umat Islam enggak apa-apa. Asalkan jangan menelikung kepentingan umat Islam itu semestinya yang terjadi, ya, yang harus dipegang teguh oleh umat Islam. Saya lanjutkan pendapatnya, sayyidina Umar Muhtadzoh radhiyallahu taalaanhu, alaikum bil jamaah, tidaklah kalian berpegang teguh dengan jamaah, alias jamaah itu muslimin, perkumpulan umat Islam. Wa iyakum wal furqoh, sekali-kali janganlah kalian itu berpecah belah fa inna ash ma'al wahid wa ma'al ithnaini aqad wa man arada bihubb batil jannati falyalzam al-jamaah sesungguhnya syaitan itu akan menyertai mengawani menemani satu orang atau satu kelompok jadi kalau misalnya ada beberapa kelompok ini misalnya, kelompok atau orang ya, A, B, C, D, E, F satu kelompok. Ini terdiri dari Islam-islam semuanya, tokoh-tokoh Islam semuanya, ya, negara-negara Islam semuanya, partai-partai Islam semuanya, ormas-ormas Islam semuanya, membuat kesepakatan. Misalnya, kita akan membersihkan tempat kita dari pelacuran. Kita sepakat, ya. Kita akan membersihkan tempat kita dari pelajuran sepakat ini. Enam kelompok ini sepakat. Akhirnya satu kelompok nyebrang. Yang lima ini tetap berpegang teguh kepada persatuan ini. Walaupun satu kelompok ini isinya seribu orang. Dibanding dengan lima kelompok ini yang tentu jauh lebih besar. Maka yang satu ini dikatakan. Assyaiton ma'al wahid. Yang satu ini disertai syaitan. Ya. Naudhubillahimin dalik. Jadi kepentingan yang satu untuk membela pelacuran itu Pasti ini adalah disertai oleh syaitan Menurut syaitan Umar idmul khotob radiyallahu ta'ala anhu Kalau ada 6 negara islam bersatu 6 negara islam bersatu Ayo sepakat kita melawan Amerika Sudah jelas Akhirnya 5 negara ini tetap melawan Amerika ternyata yang satu ini punya kepentingan lain ingin mendapatkan dana dari Amerika. Maka yang satu ini mendelikom kawan-kawannya untuk lari ke Amerika. Ini berarti walaupun negara, satu negara isinya kan banyak itu ya. Sesungguhnya pemimpinnya ini ma ditemani dengan syaitan. Ya, itu kata Sayyidina Umar bin Mun khotab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga kalau ada lima ormas Islam bersatu Ayo kita benahi Indonesia dengan syariat Islam Sudah jelas Nah yang lima ini bersatu Yang satu menelikum teman-temannya ini Nah ini juga sebenarnya Yang mengajak ini adalah Ditemani syaitan Partai-partai pun demikian Kita galangkan persatuan Partai-partai Islam kalau yang lima ini tetap bersatu, yang satu kom dan rekom ini juga sebenarnya ditemani oleh kepentingan sains kedemikian dan seterusnya. Ini yang menakutkan umat Islam yang konon sudah diprediksikan oleh Saidna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang menjadikan kita giris demikian dan seterusnya karena itu kita sebagai masyarakat Islam Mari kita berpikir jernih Jangan sampai kita ini tergerus oleh Kepentingan zaman khususnya Zaman-zaman sekarang yang penuh dengan Fitnah, saya lanjutkan Wahuwa ma'al-ithnaini ab'ad Setan itu kepada Dua kelompok saja jauh Kalau kita dua orang Dua orang ini ya, dengan kita sendirian Nah ini Maksiat sendirian itu jauh lebih cepat Daripada maksiatnya dua orang Ya kalau dua orang bersatu Insya Allah masih ada timbang-timbangnya ini Kita akan maksiat bareng apapun tidak Itu masih timbang-timbang Tapi kalau sendirian ya Ini juga lebih gampang di gojok setan. Karena itu orang sholat Kalau sendirian Maka pahalanya cuma satu Kenapa? Karena banyak digoda oleh setan. Tapi kalau berjamaah Walaupun dua orang Dua orang ini Mempunyai pahala yang sangat besar sekali Sampai 27 kali lipat pahalanya Bagaimana? Kalau berjamaah itu banyak Tentu juga mempunyai implikasi yang sangat luar biasa Artinya Nilai pahala itu Dikalikan dengan nilai jumlah jamaah yang ada Itu yang diperoleh oleh Setiap orang yang sholat makmuman Dengan jumlah yang besar Sangat luar biasa Setan itu lebih senang kalau orang ini Sholat sendirian Kadang-kadang ada orang berasumsi gini Aku ini kalau sholat berjamaah tidak khusyuk tapi kalau sholat sendirian khusyuk Allahu Akbar khusyuk ya. kemudian dia berpikir itu orang berjamaah tidak ada yang khusyuk dia sudah kerasukan setan sebenarnya aku ini paling khusyuk lebih khusyuk daripada yang sholat berjamaah itu ini namanya ujub namanya riyak Lah ini sudah kemasukan setan sedangkan kalau berjamaah menurut Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, ya, siapa orang yang berjamaah di dalam sholat kalau misalnya imamnya tidak khusyuk, kemudian ada salah satu dari jamaahnya itu yang khusyuk, maka jamaah yang lain bersama imamnya itu ikut dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, kalaupun misalnya jamaahnya ini semuanya tidak khusyuk, cuman imam tok yang khusyuk itu juga si imam menanggung kekhusyukan jamaahnya di hadapan Allah bahkan kalau misalnya semua jamaah dan imamnya tidak husu menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah malu kalau tidak menerima sholatnya berjamaah tersebut. Nah, sedangkan kalau orang sholat sendirian ya sudah tinggal diterima atau tidak. Le nah, husu benar-benar husu ya diterima. Kalau si abu-abu ya nggak diterima. Rugi. Jadi lebih enak adalah solat berjamaah lah inilah anjuran berjamaah ya. Jadi jangan ada orang berpikiran khususnya orang laki-laki ini, -laki, khususnya orang laki-laki jangan ada yang berpikiran bahwasanya solat sendirian itu lebih khusyuk daripada solat berjamaah. Cuman. untuk para ibu, untuk para ibu justru dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata beliau. Afdalu Salatil mar'ati Fi hijriha Paling sempurna Sholatnya orang wanita itu Kalau di tempat yang sangat tertutup Hijriha itu kamar yang paling tertutup Nah, karena ada uzur semacam demikian Ibu-ibu yang sholat di rumahnya sendiri Itu tetap mendapatkan Barokahnya dari suami Yang ikut berjamaah Waman aroda bi'hubu batil jannati Falyal zamil Jamaah, barang siapa yang ingin mendapatkan kesenangan surga, maka hendaklah dia ini tetap bersama para jamaah yang besar kelompok mayoritas. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan satu fasal, mudah-mudahan pertemuan di bulan mendatang atau ba'dal id ya bisa ketemu kita lagi di tempat ini dengan pembahasan yang berbeda. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadha walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.